Akhadu Anna Muhammadan abduh wa rasuluh. Sallallahu alaihi waala aalihi wa sallam. Dalam pertemuan terakhir sebulan yang lalu atau kajian kedua dari daurah kitabil buyu yang lalu kita telah menyelesaikan atau membahas. Syarat kedua dan ketiga dari tujuh syarat jual beli syarat yang kedua adalah keharusan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah pihak-pihak yang diizinkan secara syar'i untuk melakukan jual beli syarat yang ketiga adalah terkait dengan barang atau sesuatu yang diperjualbelikan diharuskan jenis barang atau sesuatu yang halal hukumnya dalam syariat islam ini Sebenarnya pada kajian yang atau syarat ketiga ini masih ada beberapa hal masalah Namun dari sekian permasalahan yang sempat disebutkan itu Setidaknya bisa mewakili Permasalahan-permasalahan yang lain untuk kita mudah memahaminya ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Mungkin saya jawab beberapa nya. Di antaranya adalah apa hukum membeli minyak oli yang di dalamnya tercampur dengan unsur bangkai? Baik membeli maupun menjualnya. Jawabannya adalah jika memang dipastikan, ini yang pertama, jika memang dipastikan bahwa di sana ada unsur bangkai baik terkait dengan dagingnya ataupun gajihnya, tulangnya, maka yang seperti itu haram hukumnya, sebagaimana sudah kita lalui dalam pembahasan syarat ketiga dari jual beli ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bangkai namun ada suatu kondisi yang di situ dibahas oleh para ulama yaitu apabila unsur-unsur bangkai tersebut telah berubah atau berpindah kondisinya Dari sesuatu yang najis Atau senyawa yang najis Ke senyawa yang lainnya Sehingga tidak tersisa lagi Senyawa-senyawa bangkai tersebut Ini apa yang diistilahkan Dalam istilah fikih dengan Al-istihalah Al-istihalah itu adalah Perpindahan sifat Benda ya, Yang dengannya diberi nama Dengan nama tertentu Pindah ke sifat yang lainnya sehingga tidak lagi dinamakan hal tersebut tadinya najis karena memang itu benda yang najis kemudian melalui sistem penguraian yang sekarang dikembangkan sehingga tidak tersisa lagi senyawa benda najis tersebut maka jika kondisinya seperti ini boleh untuk mengetahui hal ini Tentunya kembali kepada pakar atau ahli di bidangnya Dan jawaban terakhirnya adalah diserahkan kepada waliul amr Kepada pemerintah Ini jawabannya Jika dipastikan bahwa unsur bangkai masih tetap ada di sana Maka tidak boleh diperjualbelikan Baik kita sebagai pembeli yang mengkonsumsinya Ataupun kita sebagai penjual pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang yang gila hendak membeli sesuatu dengan keadaan dia dikawal oleh walinya sah atau tidak kalau dikawal dalam pengertian transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila ini disaksikan oleh wali sekaligus disetujui oleh walinya, maka sah nah, gak ada masalah Nah, tapi kalau sekedar dikawal dalam pengertian diantar Ya, diantar ke Indomaret kemudian suruh masuk, suruh milih, suruh bayar sendiri terserah, nah seperti ini tidak sah ya. sehingga pertanyaannya adalah apa makna dikawal nah ini yang tanya belum hadir nih sekarang orangnya nah, anda lihat belum ada ini orangnya nah, jadi ya rugi jawabannya nah. pertanyaan berikutnya adalah Orang yang gila menjual barang kepada seseorang dalam keadaan untung, tidak ya, rugi. Bolehkah bagi walinya untuk meminta kembali barang tersebut? Karena tidak ada, uh, bolehkah bagi walinya tidak meminta kembali? Punya toko, kemudian ada saudaranya atau siapanya yang gila, ada pembeli uh, mau beli minyak. Atau mau beli misalkan odol Pepsoden yang besar itu jumbo yang mestinya Misalkan harganya 10 ribu dijual Misalkan 12 ribu nah, Untung kan? Nah, bolehkah? Ya. Jawabannya adalah Jika memungkinkan ya, Untuk meminta kembali Dijelaskan maaf transaksi tadi Tidak jadi nah, Harganya ini mestinya 10 ribu bukan 12 ribu ya. Itu tentunya akan Lebih baik Nah jika memungkinkan Ada kemungkinan lain Unsur-unsur lain Bukan sekedar masalah harga kan Bisa saja barang yang dijual oleh Si gila ini tadi Barang yang sudah kadaluarsa Yang tidak diketahui oleh Si penjual Ataupun si pembeli Atau hal-hal lainnya yang e, Bisa saja terjadi Disebabkan seseorang tidak memiliki akal Yang dengannya menjadikan hukum jual belinya tidak sah. Jadi jawabannya adalah sebaiknya meminta kembali. Kalau bisa dikejar dikejar. Kalau enggak ya sudah. Kardho Allahumma sholli ala yu kalifullahun nafsan illa usaha. Lain kali jangan diberi kesempatan si gila untuk melayani jual beli. Nah ini ada pertanyaan juga karena belum hadir mungkin nanti saya tunda. Jawabannya berkenaan dengan komer. Bagaimana dengan produk-produk yang di sana terkandung alkohol katanya seperti sabun, sampo, Odol, Jika dipastikan bahwa di situ ada alkoholnya, ya, obat-obatan yang diminum, ya, maka yang seperti itu tidak boleh. Nah, sudah kita ketahui. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anba il khmer Rasulullah melarang dari transaksi jual beli atau baik menjual ataupun membeli sesuatu yang mengandung khmer. Nah tidak boleh. Maka dari itu berhati-hati para pemilik tuku, ya, teman-teman yang jual, melakukan jual beli baik sebagai penjual ataupun pembeli berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Nah berhati-hati. Kalau perkaranya subhat, enggak jelas. Ini masih alkohol ataukah bukan? Terkandung di dalamnya alkohol ataukah buk? Tidak, maka sikap seorang mukmin adalah apa yang dinyatakan oleh Rasul saw. Famanit takis shubhat, fadhistabro alidini wa irde. Barangsiapa yang menghindarkan dirinya, selalu menjauhkan dirinya dari perkara yang samar-samar, enggak -samar, jelas masih kondisinya atau hukumnya, maka sesungguhnya dia telah melep melepaskan dalam pengertian telah menjaga menyelamatkan dirinya atau harga dirinya dan melindungi keimanannya dari kemungkinan e, sesuatu yang merusaknya. Waman wakafis shubuhat fakad wakafil haram kata Rasulullah. Barangsiapa yang jatuh dalam perbuatan shubuhat melakukan jual beli yang masih shubuhat makan perkara yang masih shubuhat maka sesungguhnya pada hakikatnya dia terjatuh dalam perbuatan yang haram Sendak, eh, semestinya seorang mu'min berhati-hati dan lebih mengedepankan iman dan takwanya bagaimana hukumnya membeli barang dari orang yang tidak tahu harga pasaran Sehingga harganya bisa murah. Ini hukumnya nanti dalam pembahasan tersendiri. Ya. Pembahasan tersendiri. Terkait dengan syarat keempat. Tapi pembahasannya mungkin pada waktu yang akan datang. nah Karena terkait dengan masalah ini ada sekian hukum lain yang berhubungan dengannya. Apa hukumnya jual beli anak lebah dalam kurung sarang ya untuk e, dikonsumsi sebagai makanan? Anak lebah atau sarangnya yang dimakan atau kalau ditulis di sini untuk dimakan sarang lebah itu? Anaknya. Anak lebah garing sarang, ha? Penanyanya Hadi sini. Siapa Hadi? Ahadi ah, dibuat, di di dibuat masa, oh. oh, nggak apa, -apa nggak apa, apa. Nah, nah yang lebih lebih penting untuk ditanyakan itu adalah terkait dengan jual beli tempat lebahnya itu apa namanya itu sarangnya itu ya untuk ternak itu akan ada pembahasan nanti Insyaallah terkait dengan syarat keempat insyaallah. Kalau lebahnya sendiri halal nah. Ini termasuk jenis yang halal dimakan. Nah. Bagaimana hukum membeli barang di toko yang di sana dijual khamar? Terselubung seperti beberapa jenis khamar berbintang ya dan yang semisalnya. Selama jual beli itu sesuai dengan cara-caranya di toko menjual khamar, belinya beli sabun mandi misalkan maka transaksi itu sah sah saja selama telah memenuhi syarat syarat jual beli ya. tetapi seorang mukmin seorang mukmin rasanya akan berat untuk masuk ke toko di sana dijual khomar setidak tidaknya itu sebagai bentuk ingkar mungkar walaupun hanya dengan kolbu ingkar mungkar dengan kolbu nah maka sebaiknya dihindari. Kemudian berikutnya apakah daging bangkai boleh diperjualbelikan sebagai makanan hewan peliharaan seperti makanan kucing atau anjing dan yang semisalnya? Tapi dagingnya bangkai Nah Siapa yang mau menjawab Nah Pak Mukri Boleh gak Ada yang mau jawab Ini apa Ujian praktek Nah Siapa yang mau jawab ada Nah Biman Haram Nah Betul. Nah, selama itu bangkai tidak boleh. Selama itu bangkai tidak boleh nah, diperjualbelikan. Selama itu bangkai tidak boleh diperjualbelikan, walaupun eh, apa namanya eh, dibuat makanan untuk eh, anjing, kucing dan yang semisalnya tidak boleh diperjualbelikan. Nah, iya, iya diberikan untuk makanan anjing. Untuk ikan di dalam kolam. Di dalam kolam. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, Nak. Jangan diberikan kepada ikan. Kalau anjing, ah ini. Masalahnya di situ. Kalau ikan enggak boleh. Ya. Karena ikan itu akan dimakan nanti. Kemudian yang kedua, kalau anjing Nah, kalau anjing boleh boleh saja. Nah, anjing boleh. Tapi jual belinya enggak boleh. Ya. Menjual belikan enggak boleh. Tapi kalau anda punya bangkai, ada tetangga punya anjing, ya kasihkan aja. Ya, ada kambingnya mati misalnya. Bukan bangkai dalam pengurcian yang sudah bau busu itu, tidak. Maksudnya bangkai ini yang mati tanpa disembelih. Nah, sudah berikan aja. Tapi jangan diperjual belikan. Nah. Anak nggak jual sesat sama tetangga itu, tapi dia biasa ngasih hadiah. Ah, juga nggak boleh. Kalau nak kasih bangkai dia ngasih hadiah, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Apa hukum menjual tulang dari bangkai? Nggak boleh juga. Nah, tidak dibolehkan. Tulang dari bangkai juga tidak dibolehkan. Apakah atau apa maksud atau makna disamak? disamak itu adalah sebuah proses yang tujuannya adalah satu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang membisa, membuat busuk ya membuat busuk e, bahan tersebut nah yang kedua fungsinya adalah untuk melembutkan membuat lembut sehingga mudah untuk di diolah nanti untuk kepentingan-kepentingan yang mereka e, tujukan nah Hewan yang disembelih secara syar'i, apabila hendak dijual, apakah harus disamak dagingnya apa, kulitnya maksudnya? Enggak, enggak harus. Ada kulit setelah disembelih dijual, walaupun tidak disamak boleh, selama bukan bangkai. Kalau bangkai, walaupun disamak enggak boleh dijual, boleh dipakai saja, ya, boleh dimanfaatkan, nah, boleh diambil manfaatnya saja. Diperjualbelikan enggak boleh. pernah saya melayani seorang pembeli di mana dia orang yang gila. Kemudian karena saya tahu hukumnya nggak boleh menjual kepada orang yang gila, ya, yang nggak saya layani, tapi malah dia marah gitu lah. Ya kalau marah lapor polisi kan gitu deh, saya. <tuh> tapi kalau nggak mampu. Ya, polisi jauh Belum nyampe ke polisi Belum mengangkat telepon aja Dia sudah ngelempar nah, Toko kita jadi hancur ya sudah Kalau dalam kondisi seperti ini, dijual aja Selama itu tidak merugikan uh, Si pembeli yang gila tadi Kemudian yang berikutnya adalah Sebaliknya ini sekarang Melayani Seorang pembeli yang gila Setelah itu Tentunya dari awal sudah gak sah ini ya Jual beli sudah gak sah karena dia gila Si pembeli ya. Tapi sudah kandung terjadi nah, Sudah terjadi jual beli prosesnya Ternyata gak lama setelah itu si gila ini tadi si pembeli Datang lagi ke dia ke tokonya Marah-marah ya, ingin mengembalikan barang itu dalam keadaan barang sudah rusak eh, Nah makanya jangan jual kepada orang gila Nah Kalau sudah tahu gila sudah Nah, jangan. nah itu diantara efeknya itu nah. Apa hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang setengah gila Atau setengah stres Atau setengah idiot Nah, Ini mungkin setengahnya maksudnya masuk ke tiga jenis tadi Setengah gila Di sini ditulisnya setengah gila atau stres atau idiot Masing-masingnya ada hukum ini Setengah gila ini apa maksudnya ada makna setengah gila itu kadang-kadang gila Kalau siang gila agak sore sembuh Masa Sudah kita bahas bahwa Kalau jenis gilanya adalah yang datang datangan gitu ya, Datang pergi, datang pergi Maka di saat gilanya itu sedang datang enggak boleh jual beli dengan dia Dilarang Tapi kalau e, kondisinya dalam keadaan sembuh Boleh Ini kalau makna setengah gila seperti tadi Allah alam makna setengah gila nih gimana maksudnya Gila Sedikit setengah gila tapi faham dia Nah ya, Bahwa barang ini uh, Bagus Harganya sekian Cuma ada gilanya sedikit nah, Gak apa-apa yang seperti itu Selama dia masih sadar Jenis barang yang akan dibelinya Dan tahu harganya Dia tahu nilai uang ya, Maka berarti dia masih punya akal Sedikit untuk memahami Sesuatu yang dia terkait dengannya Nah Idiot ya sama dengan orang gila Yang tidak berakal dalam pengertian Dia tidak mampu untuk Memahami transaksi yang dia lakukan Tapi kalau ada orang gila misalkan Kebetulan salah satu di antara kita ada yang buka warung, ya, yeah. buka warung pecel atau yang semisalnya, ya. Yeah. Kemudian datang orang gila, mau beli dia. Give kondisinya. Kalau seandainya hukum itu berlaku, artinya dijalankan maka orang gila ini nggak bisa beli makanan kan? Setiap warung menolak dia. Nah, karena nggak boleh transaksi dengan orang gila, kasian kan dia. Nah gimana caranya ya sudah nggak usah jual beli antum kasih satu bungkus suruh pergi nah nggak usah jual beli kasih satu bungkus sordekor ya suruh pergi dia nah maka keluar dari masalah nah, pertanyaan pun terjawab nah itu beberapa pertanyaan yang bisa dijawab uh, insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya tentang jual beli Anjing sudah dibahas enggak? Hah? Belum. Masa sesat jual beli anjing dibahas. Nah. Masa kita mau jual beli ya. Nah, ini penting dibahas. Nah. Sudah? Hukumnya apa subet? Fi apa? Hah? boleh nah itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya tetapi jumhur ulama mayoritas ulama dan di dalamnya ada Syekh al usaimin rahimahullah memutlakkan masalah artinya jual beli anjing baik anjing untuk uh, penjagaan ataupun untuk berburu dan yang semisalnya tetap juga tidak boleh menjual belikannya nah syarat yang keempat dari syarat-syarat jual beli adalah tidak didapatinya pada transaksi jual beli unsur spekulasi untung rugi. Ini yang diistilahkan oleh sebagian fukaha dengan istilah bayul gharar bai'ul gharar Bai'ul gharar itu adalah jual beli yang enggak ketahuan penghujungnya nanti si pembeli untung ataukah rugi begitu juga si penjual untung ataukah rugi mengandung unsur spekulasi untung-untungan nah, Tentunya di situ mengandung unsur kadzaliman bisa memunculkan permusuhan padahal syariat Islam adalah syariat yang hendak menghubungkan umat manusia ini dengan muamalah yang bisa mengantarkan mereka kepada mahabba saling mencinta, ukhuwa dalam syarat keempat ini yang tadi saya sebutkan tidak boleh adanya unsur spekulasi untung, rugi baik pada pembeli maupun pada penjualnya baik kepada al musytari ataupun kepada al ba'i. Er. Nah. <tuh> <tuh> <Yeah. Huh. tuh> <Yeah>. hmm. <tuh> ya. Hah. Iya. Iya. Banyak, makanya akan dibahas nanti insyaallah. Nah sabar insyaallah nah, akan dibahas dan ini banyak bahkan syarat ini pembahasan tentang syarat keempat ini bisa menjadi 2-3 kali dauro pembahasan ini panjang sekali ya. termasuk diantara bab yang cukup panjang dalam hukum jual beli ya. termasuk yang cukup panjang kita akan menyebutkan berbagai permisalan jenis-jenis ya, transaksi terkait dengan hukum ini agar kita lebih e, lebih mudah memahami permasalahan dan lebih mengerti hukum berbagai transaksi yang mengandung unsur ini tadi dan ini sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita nah dasar hukum tentang larangan atau persyaratan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an bay'il hasa wa 'an bay'il gharar." Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an bay'il hasa wa 'an bay'il gharar. Rasulullah melarang jual beli apa yang disilakan dengan baiul hasah. Nanti akan dibahas apa itu baiul hasah. Dan melarang juga jual beli yang mengandung gharar. Nah, gharar itu tadi telah disebutkan apa spekulasi untung untung rugi. Nah. Baiul gharar ini termasuk jenis jual beli yang dilarang dalam syariat islam karena dia termasuk apa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil yang Allah sebutkan di dalam ayatnya ya ayuhalladina amanu la takkulu amwalakum bainakum bil batil wahai orang-orang yang beriman jangan kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil dengan cara yang batal ini banyak, diantaranya riba, diantaranya koror, ya. Nah, diantaranya tidak adanya unsur apa saling riba. Nah, kemudian jenis jual beli yang seperti ini juga bagian dari gambaran al-maisir perjudian masuk unsur ini tadi dari satu sisinya atau salah satu sisinya. Ini yang Allah subhanahu wa taala Sebutkan dalam ayatnya, ya ayuhal amanu, innama al khamr wal meisur wal, wal min amal isyaiton. Fajitanibu hulalakum tuhulihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar begitu juga perjudian, al ansab dan al azlam, semuanya itu adalah sesuatu yang jijik mengkotor, najis, ya, maknawi tentunya. Bagian daripada perbuatan syaitan hendaknya kalian menghindarkan diri kalian darinya. Agar kalian selamat Jadi dari Al-Quran dan Sunnah Kita sudah sebutkan dalil tentang Larangan Jual beli gharor ini tadi Atau yang mengandung gharor Dan para ulama pun sepakat Tentang haramnya Jenis jual beli yang mengandung gharor Nah Apa itu gharor hijam? Nah fajar jual beli yang mengandung unsur spekulasi untung rugi atau yang tidak diketahui ujung akhir bagi penjual ataupun pembeli dia untung ataukah rugi <tuh> di antara gambarannya yang masuk dalam permasalahan ini adalah seseorang memiliki seekor kambing atau sapi yang lari. Lepas. Lepas dari ikatan. Nah, akhirnya si penjual, si pemilik sapi bingung nih daripada ana enggak dapat apa-apa, sudahlah ana tawarkan coba. Siapa yang mau beli sapi ana? Itu sapi kalau e, normal harganya 4 juta. Nah, tapi karena ini sapi sudah lepas, ya. Ya sudahlah ana jual 2 juta setengah. Ada siapa yang mau beli satu Subhanallah ada orang yang mau spekulasi Nah beneran iya Ya sudah nah, Berapa harganya nih? Anak bayar 2 ,5 juta setengah Nah dibayar Akhirnya sudah Beroperasi dia mencari Sapi Bisa kedapatan sapi itu bisa tidak Ya, Maka ini unsur apa tadi Spekulasi Nah Nah kalau dibayarnya di akhir nanti Ustaz Dibayarnya nanti di akhir setelah kedapatan Boleh apa tidak? Jawabannya tetap tidak boleh Kenapa? Si pemilik bisa rugi Satu juta setengah lumayan nah, Mestinya lagu empat juta dia hanya menjual dua juta setengah Akhirnya dia akan nyesel Ya Allah kedapatan nah. Setelah kedapatan itu tinggal bayar si, si pembeli tadi Menghitung uang sambil sambil bersiul dia nah. Nih dua juta setengah Yang nerima ini Eh, sambil tangannya diulurkan berat gini sudahlah akhir nggak jadi nama ya anak kasih dia lima ratus ribu nah ini untung rugi yang seperti ini nggak boleh haram hukumnya dan itu termasuk bu algoror diantara bentuknya juga adalah <tuh> Uh, membeli Atau sebelum itu Terkait dengan Jenis yang tadi Kalau seandainya uh, Larinya sapi tersebut Masih bisa diperkirakan Ya mungkin kedapatan insyaallah Artinya larinya Ya inilah sekitar sini Gak mungkin lawong daerah ini uh, Terbatas oleh sungai Sehingga dia gak bisa lepas sudah Gak bisa lari kemana-mana boleh nggak yang seperti itu? Ya. jadi nggak lepas begitu, ya sama sekali sulit untuk didapati. ini mungkin didapatin, tapi si pemilik sudah malas, ya. sudahlah nanti beli. Nah. boleh atau tidak? jawabannya tetap tidak, tidak boleh. ada kemungkinan banyak sekali, bisa saja dia ketika di sana digigit ular sapinya, ya kedapatan, tapi sudah dalam keadaan digigit ular, yang bisa saja dia dengan itu mati. Jadi atau di tengah jalan Dia ditebas orang Dibunuh orang Memungkinkan sehingga Tidak boleh terjadi transaksi yang Seperti itu Nah Di antaranya juga adalah Di antara hukum Yang terkait dengan jual beli ini Yang dibahas oleh para ulama adalah Membeli hewan dalam keadaan hamil ya, Membeli kambing Sapi misalkan Dalam keadaan dia hamil Boleh gak membelinya Jawabannya adalah Kalau yang dituju Dalam jual beli itu adalah Hewan Atau kambing serta sapi tersebut yang dia inginkan, dia tidak menuju atau tidak menginginkan apa yang dikandung ya. janin yang ada di dalam perutnya, tidak terserah anak-anak anak mau beli sapinya ini nah. maka yang seperti ini boleh tidak termasuk dalam baik al-goraw tetapi kalau yang dimaksud adalah janin yang ada di dalamnya ya. saya akan beli nih nanti, berapa harganya? Nah, ya sudah, sekian anak kambing 50 ribu misalkan atau 40 ribu ini saya yang beli si pembeli tahu ini jenis kambing yang bagus insyaallah anaknya bagus akan saya beli nah, ini termasuk yang dilarang kenapa? karena mungkin saja ketika lahir sudah kandung terjadi transaksi sepakat lahir dalam keadaan cacat lahir dalam keadaan mati maka yang seperti ini mengandung unsur spekulasi dan termasuk jenis jual beli apa al-ghoror tetapi kalau yang dimaksud adalah bendanya tersebut atau ee, kambing tersebut bukan janinnya walaupun dia sedang hamil ya, maka boleh-boleh saja maka boleh-boleh saja. semisal dengan ini adalah, ya, e, semisal dengan kondisi ini adalah membeli rumah, membeli rumah, otomatis rumah yang dibeli itu kan mulai dari pondasi sampai ke gentengnya kan, nggak mungkin beli tembok separuh yang bawahnya nggak. Nah, artinya yang dibeli rumah itu mulai dari pondasi sampai atas. sekarang kita apa bisa tahu? Pondasi tersebut mutunya bagaimana campuran semennya bagaimana besi yang dipakai untuk pondasi itu besi yang bagus ukurannya berapa nggak tahu kita masa mau dibongkar dulu mau dites dulu nah nggak mungkin berat ya, suatu hal yang nggak mungkin dilakukan dalam kondisi seperti ini maka hal yang seperti ini walaupun belum jelas bisa saja si pembeli untung bisa saja rugi nanti waduh ternyata ini pondasi jelek lo kok tahu karena tukangnya yang dulu bangun ngasih tahu sama saya bahwa ini pondasi campuran semennya 1 banding 10 misalkan nah yang mestinya 1 banding 5 waduh rugi saya besinya yang mestinya ukurannya 10 dipakai yang ukuran 6 sudah dalam kondisi seperti ini ini adalah jenis yang di E, apa ditolerir diberi apa e, udur tidak termasuk dalam jenis jual beli koror nah terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang sudah dijelaskan tadi nah iya iya sebentar pakarnya ha -ha. nggak boleh, nah, nggak boleh, nah, jadi <tanya> pertanyaannya bisa dipahami ya, membeli sapi dalam keadaan hamil, mestinya kalau nggak hamil dijual berapa? satu juta, karena hamil dihitung, oh yang janinnya dua ratus itu, satu juta dua ratus, nah, yang seperti ini tidak boleh, nah, tidak boleh, nah. kok kok balik ke syarat 3, kita bahas syarat ke-4 sekarang. Terkait dengan masalah yang sedang kita bahas, telat sudah itu. Nah. Enggak boleh, nah. <guruh> yang lainnya, Naam, eh Bani kemudian Abdulfi. Nah. Kalau tadi yang sudah mati berapa tahun bisa? kalau sudah itu hidup, itu 5 Hmm. Kalau lengkap suratnya 5 juta. Karena sudah mati dijual 4 juta. Kira-kira surat-suratnya bisa diurus enggak? Bisa diurus. ya. Masih lengkap. Nah, artinya enggak ada kemungkinan bahwa nanti dipersulit akhirnya hilang surat-suratnya dan hilang motor itu, ha? Enggak. Enggak ada masalah. Kalau jelas permasalahannya. Nah. Boleh, nah. Fadal, Abruzzi. itu ada pembahasan nanti hukum menjual buah yang masih belum di dipanen nanti ada pembahasan. Nah. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ini Artinya in Memang harganya 200 kambing itu. Iya, yang menafsirkan antum. Antum sebagai pembeli, si penjual pun biasa menjual itu 200, 220, 230, begitu kan? Ent lihat Taurat-Tawaris 200, Pak. Itu. Boleh enggak? Nah. Dia bilang boleh. Ya sudah enggak ada masalah. Enggak ada masalah nah. Enggak ada masalah nah. Jadi gitu. Nah. <tuh>. Ya enggak boleh itu kalau begini sudah anak jual kambing anak per kilo anak itu pakai per kilo, nah per kilo anak jual pada inti ribu kambingnya. Lo ini kambingnya berapa kilo? Ya terserah kemampuan inti mengperkiraan. Nah yang seperti ini enggak boleh termasuk beulkor. Nah, hah? Iya, juga enggak boleh. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan kan. Bisa saja beratnya itu bukan beratnya daging, tapi beratnya. <laughs> Katanya orang Madura yes angelot, ha? Hah? Hah? Iya. Enggak boleh, enggak boleh nama. Enggak boleh nama. Hah? Dijual hidup. Ada kemungkinan nggak dia diisi ada. bebannya? Nggak berhak dasar dunia, kok cuma dasar Indonesia. <tik> ya. Masalahnya gitu. Nah, jadi Barakalovik, e kalau belum jelas masalahnya e apa namanya masih mengandung unsur spekulasi, <tik> maka yang seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau sesuatu yang sudah jelas, jarang dilakukan oleh orang-orang Kebiasaan orang-orang tidak melakukan khusus pada misalkan jenis ayam Murni daging, yang seperti itu tidak ada masalah Tapi kalau dalam urusan kambing dan sapi, ini sering kan terjadi ya Sering terjadi, ternyata di, diperkirakan ini e, berat, ternyata beratnya daging, ternyata itu bukan beratnya daging Semisal dengan ini yang dibahas oleh para ulama adalah Menjual susu kambing atau sapi masih dalam uh, apa namanya uh, kandungan susunya apa namanya teman kantong susunya yang ada pada hewan itu kambing ataupun sapi ataupun kuda yang seperti ini nggak boleh juga. Nah tidak boleh. Kenapa? Banyak kemungkinan. Nah, walaupun ada hadis dalam hal ini. Sayang hadis tersebut dilemahkan oleh banyak ulama. Nah, Rasul, hadith ibn Abbas rasulullah anhuma. Nah, rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambeil laban firdri. Rasulullah melarang menjual susu dalam keadaan masih di kantong susu dari hewan tersebut. Ya. Tetapi hampir berijma' para ulama tentang tidak bolehnya. Banyak kemungkinan. Bisa saja uh, ya. orang mengira begini melihat. Ya, saya beli nih susu. Semua susu yang ada di dalam kantong susu ini saya beli. Nah, berapa harganya? Ya sudah 10.000. Salat. Dia mengira kan buah banyak ini, melihat wah besar. Ternyata besarnya bukan karena susu bengkak. Bisa kan? Nah, bengkak kantong susunya. Atau yang berikutnya betul banyak, tapi dia enggak tahu. Kini susunya bagus atau tidak. Begitu dikeluarkan ternyata susunya rusak. Nah, maka dari itu tidak boleh sampai dia diperas dan dilihat. Nah, setelah itu disepakati Barakallahu alaihi <coughs> Ya Ha? Apa? Jual beli apa? Tidak dengar saya Toilet ya? Haa -ha nyedot itu maksudnya nyedot di iya di terminal ha? oh bayar dua ribu untuk kencing misalkan sementara air yang digunakan bis, bisa banyak bisa sedikit gitu maksudnya nah itu termasuk jenis yang ditoleransi dalam kondisi seperti ini nah tidak termasuk jenis belgoro. Ada beberapa gambaran yang memang oleh para ulama sudah di, dianggap ini uh, tidak bermasalah karena satu sulitnya untuk dihindari. Nah, sulitnya untuk dihindari dalam kondisi-kondisi seperti ini. Enggak mungkin kan orang masuk WC di toilet di pom bensin atau di terminal ini airnya satu canding ya seribu. Nah, dua nah, kalau dua canding seribu dua ratus. Eh, repot urusannya nab. Jadi berat. Apa? Apa cekung gelondongan ini? Belum Baik, nanti dilanjutkan e, ditulis saja. Nah, kita biar pindah ke masalah yang lainnya. Di antara juga yang dibahas dalam permasalahan ini, ya, mungkin saja nanti dari pertanyaan itu ada yang disebutkan, <tuh> adalah menjual atau me menyewakan rumah ya, atau toko atau sesuatu dengan hitungan bulan berdasarkan bulan Hijriyah. Ya, berdasarkan bulan Hijriah Ini saya sewakan toko saya selama e, satu, bulan nah, satu bulan nah Satu bulan Satu bulan itu Kalau dalam Hijriah bisa 30 hari Bisa 29 hari nah, Ternyata ketika dia memperhitungkan Ya sudah saya sewa nah Satu bulan Datang 29 hari sudah Berpindah bulan Sudah datang bulan yang berikutnya Maka karena perjanjiannya itu satu bulan Bukan perjanjian 30 hari ya. Dengan itu ya berarti selesai menyewa Ini mengandung unsur apa tadi? Spekulasi ya. Mengandung unsur spekulasi Tetapi kondisi ini termasuk jenis yang ditoleransi dalam kondisi seperti ini nah. Jenis yang ditoleransi dan tidak termasuk Apa? Bay al-Gharar diantaranya juga yang sering terjadi adalah menjual barang masih dalam kontainer ya. misalkan barang-barang rumah tangga barang-barang ya. rumah tangga masih dalam kontainer langsung ditawar sudah. nih siapa yang mau beli nih satu kontainer nah, berapa harganya? 5 juta, 10 juta baik sudah jadi kondisi ini juga Termasuk beulkoror, kenapa? Ada kemungkinan diantara sekian barang itu ada jenis-jenis barang yang kualitasnya sangat rendah satu. Yang kedua, bahkan di dalamnya ada barang-barang yang rusak. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan pula. Termasuk jenis beulkoror yang dilarang secara syari. Di antaranya juga adalah. Tadi kita menyebutkan menjual janin ya, Ada yang diistilahkan dalam uh, syariat ya. Dengan baik habalal habalah Habalal habalah ini adalah Digambarkan oleh beberapa ulama dengan beberapa gambaran Di antaranya adalah Menjual uh, Hewan Menjual hewan Dengan perjanjian Nanti kalau hewan ini Sudah punya anak nah, Kalau sudah punya punya anak baru saya jual Harganya berapa? Sekian nah, Ada yang lebih dari itu lagi Dan ini terjadi di beberapa tempat Anak akan menjual hewan ini Kalau dia sudah punya anak Dan anaknya punya anak Jangankan jenis yang kedua, jenis yang pertama saja tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan waktu. Sampai kapan batasan waktunya? Ya kalau setahun, ya kalau lebih. Ini kan masalah. Nah, maka ini termasuk jenis jual beli yang mengandung unsur spekulasi, untung rugi. Sementara jual beli yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya muajjal pembayarannya atau penyerahan barangnya itu ditunda, diantara syaratnya adalah harus ada kejelasan waktu. Batasan waktunya itu harus jelas. Saya mau jual ini sekian, atau kamu bayar ini dalam waktu sekian, itu harus ada kejelasan. Nah, maka kondisi yang seperti ini tidak dibenarkan secara syari nah termasuk dari mana hablal habala itu tadi dari mana hablal habala menjual janinnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan nah saya akan menjual uh, anak dari anaknya kambing saya ini nanti nah saya sudah sepakat Masa ada satu orang mau beli loh. Siapa tahu di situ ada kambing yang jenis kambing apa? Kambing unggulan. Memang diperebutkan oleh orang. Ya. Orang berebut untuk mendapatkannya. Nah. Maka yang seperti ini juga tidak boleh karena ketidakjelasan untung rugi ya. pada penjual maupun pada pada pembeli. Nah. Di antara pembahasan tentang bai' al-gharar ini ada apa yang disilakan dengan bai' al-munabadzah dan bai' al-mulamasah. Bai' al-mulamasah atau bai' al-munabadzah. Ini dilarang secara syar'i, ya. Kalau tentang hablul habala tadi, kalau tentang hablul habala hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Larangan tentang itu kata Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habal al-habala nah nah minimalnya kalau kita tidak tergolong orang yang bertransaksi di bab tersebut di bagian itu minimalnya kita tahu hukum suatu saat kita ke desa ya, di pedesaan itu macam-macam kejadian di pedesaan itu macam-macam kejadian, antar peternak, antar petani, ya. berbagai macam kejadian. Nah, maka dari itu penting untuk kita ingat baik-baik permasalahan ini. Nah, tidak <tuh> mungkin kan kita ke desa e, bawa buku. Nah, tanya apa? Nah, buka dulu kan, enggak ya kita berusaha belajar dan memahaminya, memura-jaya dengan baik. Kemudian e, di waktunya ketika kita dibutuhkan, kita bisa menjawabnya jika kita jarang bertransaksi atau bergelut di bidang tersebut. Nah, tapi enggak menutup kemungkinan ke depan kita akan terlibat dalam jual beli yang seperti ini. Nah. Kalau tidak minimalnya ada orang pinjam uang kepada kita. Ya. Pinjam uang kepada kita untuk apa? Untuk melakukan salah satu transaksi yang dilarang secara syar'i, kita harus tahu kan? Misalkan di baik bukan harus tahu dalam pengertian bertanya untuk apa? Untuk apa? Enggak tapi dia cerita, ini pak saya mau pinjam uang karena saya mau kebetulan ini ada seekor sapi lepas katanya di kota ini lari mau saya beli, mumpung murah pak nah misalkan dia tahu, oh ini gak boleh ini masuk be'el ghoror ini, nah gak bener anu nah, pak, ada orang mau jual susu masih di kantong kantong susunya begini-begini, bagus begini. pak ini wah sudah mafhum bahwa ini unggulan ini jenis kambingnya Nah dia ingat, oh ini gak boleh ini be'el ghoror, nah sudah maaf sayang kalau untuk ini gak bisa minjem kan tapi kalau untuk kepentingan lain yang halal maka boleh ini contoh kita gak terlibat dalam transaksi tersebut secara langsung tetapi kita menjadi wasilah menjadi media nah mempermudah memperlancar sebuah transaksi yang dilarang secara syar'i maka penting mengetahui hukum jual beli ini secara menyeluruh mudah-mudahan Allah membantu kita ya nanti akan dibahas, insyaallah, ya itu akan dibahas beginilah, insyaallah. Beul mula diambil dari kalimat la masa, nah. ya ini menyentuh, menyentuh sesuatu. Mula artinya saling menyentuh, saling memegang, ya ini maknanya. Kalau munabadz nanti akan kita jelaskan ya makna munabadz atau saya jelaskan sekarang munabadz itu melempar sesuatu ya yang diperjualbelikan asal katanya dari qimat annabdz ya annabdz itu melempar sesuatu nah seperti ini misalkan saya lempar ini nabadz nah munabadz saling melempar nah ini maknanya kalau mula masa kalau al mula masa <tuh> Di antara contohnya adalah seorang menjual pakaian atau kain. Kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah ketika Anda pegang kain ini berarti terjadi transaksi jual beli dan sudah Anda tidak bisa pergi dari sini. Ini contohnya. Dalam keadaan seperti ini nah. Tentunya hal ini secara syarif Tidak dibenarkan Kenapa? Karena mengandung horror spekulasi nah. Barang ini bagus atau tidak? Kita belum tahu, kita belum meriksa kok Baru megang aja sudah suruh beli nah. Kita belum tahu ini barang bagus Ada robeknya tidak, ada benang yang salah jahit atau tidak nah. Maka ini termasuk yang dilarang sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Naha Rasulullah salallahu alaihi wasallam An Al-Mulamasa al <coughs> Terkait dengan ini ada sebuah pertanyaan Bagaimana hukumnya menjual Pakaian ya, Baju Yang terlipat Atau ada di dalam karton ya, Ada di dalam eh, Apa namanya plastik Yang gak bisa dibuka misalkan, ya. Apa hukumnya Ini masalah kan sekarang nah. Kenapa Bailmullah masa dilarang itu tadi karena mengandung unsur apa ketidakjelasan bisa untung bisa rugi bisa ya barang yang dibeli ini memang bagus sesuai dengan harga yang diberikan bisa tidak nah, maka dari itu dilarang, lah sekarang kita beli barang baju ya, di toko ternyata ada di dalam karton nah, gak bisa dibuka, gimana caranya nah, atau beli kain satu gelondongan, ya, pis-pisan itu ya, pis-pisan kita enggak bisa tahu, masa mau dibongkar semua satu persatu kan enggak mungkin. Nah, kalau ada 10 pembeli di satu toko semua masing-masing bongkar lah jadi satu toko itu. Nah, enggak jadi jual beli tokonya. Maka dari itu, gimana hukumnya? Jawabannya adalah kalau baju yang dijual itu sesuai dengan sifat-sifat dan kriteria yang disebutkan bahwa misalkan ada contohnya. Ini, Pak. Ini bisa dibuka, enggak bisa. Contohnya ini, Pak. Nah kainnya seperti ini Benangnya seperti ini Kancingnya seperti ini Warnanya seperti ini Coraknya seperti ini Oh gini ya Iya. Ya nah. eh, sudah saya berapa harganya 100 ribu Ini 100 ribu Bawa pulang Ternyata sampai di rumah ada perubahan Kriteria yang terjadi, yang dijanjikan Tidak sesuai dengan yang dicontohkan tadi Maka dalam kondisi seperti ini Boleh dikembalikan Syaratnya itu, kalau ada persyaratan nggak boleh dibeli dikembalikan, maka ini termasuk bay al gharar, termasuk bay ul gharar, nggak boleh terjadi transaksi yang seperti ini. Maka dari itu hati-hati, kalau mau beli barang, ya ada tulisan barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Sementara barang itu tidak bisa dilihat secara lengkap, secara menyeluruh di saat terjadi transaksi nah ini nggak boleh nah. harus sudah nah oh ini nggak benar pak saya kalau uh, apa namanya saya mau beli ini tapi uh, kalau ada sesuatu ya ya saya kembalikan oh nggak bisa ya. ya saya buka di sini ya saya lihat ya, ya tapi bahasanya baik-baik nggak -baik, kayak orang berantem kan gitu nah ayam nah, maaf pak saya mau lihat dulu barangnya oh nggak bisa pak ini dibungkus loh iya tapi kalau ada apa-apa gimana nanti pak kalau ternyata misalkan kancingnya kurang satu. Enggak, enggak. Ini dijamin. Duh, Subhanallah. Terjadi, Pak. Gimana? Misal, boleh saya kembalikan? Oh, enggak, boleh. Ya sudah. Maaf, Pak. Saya enggak jadi beli. Jangan maksa. Ya sudah beli. Nanti kancingnya kurang satu anak pasang sendiri. Ya, di rumah. Ini kan untung rugi. kita. Spekulasi yang seperti ini. Nah, maka tidak boleh kita melakukan... Jual beli yang seperti ini karena Rasulullah menyat, eh, melarang. Nah, Rasulullah SAW ambai algaror. Nah, ya, Fazal. Ya. Ya. Ya. ya, ya. Memecahkan berarti beli. Maksudnya kesenggol gitu. Iya, hmm. yeah. yang pertama sering terjadi di toko-toko buku, bahkan ini di Macsoft kita juga ada. Nah. Buku dibungkus plastik, nah, <tuh> dibungkus plastik. Bolehkah yang seperti ini diperjualbelikan dengan syarat? Eh. Itu tadi, boleh dengan syarat. Kalau ternyata komplain anu Pak, halamannya ada yang hilang, ada yang buram, ada yang kehapus, ada yang robek. Gimana? Ya harus pihak maksaf atau penjual harus menerima barang tersebut untuk dikembalikan. Kembalikan uangnya atau ganti dengan barang yang lainnya. Kalau dia enggak keberatan, kalau dia enggak keberatan, baik penjual maupun pembeli, buka di situ. Nah, dibuka di sana. Nah, saya mau beli nih. Buka aja, Pak, dulu, Pak. Nah, dibuka dilihat. Nah, ya. kalau ada yang robek ada yang kurang halamannya nanti kembalikan nah, saya ganti yang baru nah, saya ganti yang baru lho nah, nanti gimana Ustadz mungkin oh, kita sudah kadungkulaan, kulaan leluki kita kantum juga yang kulaan janjian sama pihak penerbit nah, kalau seandainya nanti ada yang robek gimana kehapus misalkan ya maka yang seperti ini e, syaratnya boleh di dikembalikan. Nah, kemudian yang kedua tadi kalau nyenggol pecah harus bayar begitu nak. Kalau seandainya e, kerusakan itu memang tidak bisa dibenahi dalam pengertian ya harus diganti. Kita masuk toko nih misalkan ya, masuk toko ya kita hati-hati tentunya. Kita masuk arealnya orang. Nah, begitu masuk areal itu ya Barakalawvikum, kita harus mematuhi ketentuan tuan rumah. Nah, kalau senggol pecah, ya diganti. Nah, diganti. Dan itu tidak termasuk jual beli sebenarnya. Itu tidak masuk transaksi jual beli, tetapi mengembalikan hak orang yang kita rusak, hak orang yang kita rusak. Ya tanggungannya, tanggungannya adalah kita rugi tentunya. Tapi barang nggak boleh dibawa pulang, set. Nah, kan begitu? Ya hak kita itu mau bawa pulang atau tidak. Gak ada persyaratan. Loh terus gimana? Ya jangan masuk sana kalau antum enggak mau, enggak mau jangan masuk toko itu. Nah, cari toko lain nah. Atau antum bilang sebelum masuk toko, ada tulisan, senggol kalau pecah ganti. "Maaf Pak, pecah saya ganti tapi saya bawa pulang pecahannya ya." Nah. Si pemilik toko heran ini rupanya mau nyenggol beneran ini nah. Dibawa pecahannya ke rumah enggak apa-apa, nah, Pak Bang yang nah, Pak Bang kemudian Pak Ayu. Ya. Hmm. Ya. Ada beberapa jenis barang yang memang transaksi sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat ya, dalam kondisi seperti itu. Barang-barang elektronik ya, terkait dengan listrik ataupun yang lainnya. Di mana nggak mungkin kan kita mau beli kita periksa dulu pak, nah, buka dulu skrupnya ininya ini enggak, nah. ya barang sudah seperti itu adanya. Anda beli harganya seratus ribu mau ya ahlan wasahlan, anda memilih tokonya, kalau nggak mau ya sudah. Nah. Dalam kondisi seperti ini kalau sama sekali tidak memungkinkan diperiksa dan kita nggak mungkin dapat toko yang mau membuka ya memeriksakan itu enggak ada toko yang seperti itu. Dalam kondisi seperti ini boleh. Dalam kondisi sudah sesuatu yang sulit dihindarkan di tengah masyarakat. Nah, sementara kita sangat butuh kepada barang itu. Kalau enggak butuh sesuatu yang sifatnya ya adanya bagus enggak adanya enggak masalah ya enggak usah beli. Gitu. Nah, pazar. Iya. Iya. Uh. Iya, ini yang namanya beli lelang kan gitu ya, jual beli lelang kan gitu. Nah insya Allah nanti ada pembahasannya juga. <laughs> Ingat kan insya Allah. Namp, total. Uh. Tidak membeli dilarang baca. Iya. Yang beli wajib baca Oh yang baca wajib beli nah. Nah. Di maksaf tertulis Nah, nah. Mana sahibul maksaf nah. Hasan, Herdi ada nah. Ifan ada itu tulisan Yang baca wajib beli Gimana tulisannya Oh yang enggak mau beli dilarang baca. Maksudnya itu baca-baca buka-buka gitu loh. Ah, Heeh. enggak apa-apa itu haknya haknya Maxoff. Ya, tapi bukan berarti yang baca harus beli kan enggak? Enggak. Maksudnya tidak seperti itu. Itu tadi mafhum mafhum mukhalafah. Tapi tidak seperti itu yang dimaksudkan. Nah, ya, ada tulisan yang tidak beli buku dilarang baca. Bukan berarti kata pemilik Maxoff kalau sudah kandung baca harus beli enggak. Maksudnya itu e, supaya buku ini sambil makan bisa goreng. Nah, satu orang lah kalau sepuluh orang. Nah, rusak kan buku itu akhirnya rugi pemilik maksud. Nah, maka ada peraturan. Nah, kalau enggak mau beli jangan baca, ya. Nah. Kalau enggak mau beli jangan baca, asalnya dibuka. Cuma dia enggak mau beli, ya tiap hari dia nyicil. Nah, bisanya baca Sepuluh lembar sambil di berdiri. Namp, ya. sepuluh lembar tiap hari. Namp, dua puluh hari selesai buku itu enggak beli dia. Besok ganti judul baru lagi namp. Intern namp, betul alam Kemudian ramai Hah? Nah itu namanya bai'ul arbun atau al'urbun atau al'arbun. Itu ada pembahasannya nanti insyaallah. bagaimana seandainya hmm. hmm. kesalahan dari pihak tersendiri? Ada yang terlewat tidak dicantumkan atau bagaimana? Dalam keadaan kondisi terpaksa Semangat Dibuka ternyata ada bagian yang belum terjemahan. Ayatnya hilang kayak gitu eh buku menebar dustam bilang, <laughs> nah ya itu nggak apa-apa nak, kenapa harus buku lain, buku itu aja nak. Uh? Yeah. Hmm. Ya. Hmm. ditagi kepada penerjemah, nah, nanti terjemah ngirim terjemahnya Nah kalau yang seperti itu termasuk jenis yang ditoleransi karena memang sulit untuk dihindarkan selama lembaran-lembarannya masih bagus, ya ada yang kurang seperti itu itu suatu yang ditoleransi. Kalau enggak banyak buku-buku hatta -buku, di Bari, ya ada yang kekurangan seperti itu terjadi. Nah, maka barang yang seperti itu sesuatu yang eh, terpaksa harus ditoleransi. Nah, Dan kalau membelinya hmm. itu kita nitip sama temen, terus barangnya ya, dateng itu kecewa itu misalnya mungkin bar barangnya kayak gini kok harganya sekian rupanya gitu itu gimana Pak? Uh, <tuh> ya janjian sama temennya tadi kalau cara jual belinya atau sama temennya ini yang berarti harus istilahnya diselesaikan misalkan contohnya apa? beli apa? buku misalnya iya beli buku di gitu gituan misalnya hmm. kemana pas sampai rumah, pokoknya aku kayak gini, rupanya istilahnya tipis tapi harganya kok mahal sekali gitu loh, misalnya buku kami, tulis aku, maksudnya, buku-buku bacaan, hmm. akhirnya kan ya mungkin ada rasa sedikit kecewa itu loh, hmm. itu gimana? Kalau, kalau, kalau seandainya memang harganya segitu, memang harga dari toko seperti itu. Dan dia dititipi oleh Antum, tolong belikan buku judulnya ini, gitu kan? Antum tidak bilang judulnya ini yang tebalnya minimalnya sekian kan, enggak? Nah, tolong belikan buku terjemah judulnya ini, Nah, oh iya? Waktu itu cuma dikasihkan bukunya, ada buku ini gitu loh Iya, buku judul ini kan gitu nah, Cuma, iya. anak belum pernah tahu bukunya, iya. harganya sekian gitu ha, nah. Setelah sampai rupanya rupanya tipis sekali. Anto nah, mau antum mau beli ilmunya atau mau beli kertasnya? Ini <laughs> harus dijelaskan dulu. Kalau mau beli ilmunya ya ya sudah enggak ada masalah. Tapi kalau mau beli kertasnya ini yang masalah. Wow. Nah, enggak cocok ini. Kalau anak kiloin enggak pas kan <laughs> Rugi ame. Jadi barakallahu bik... Anto misalkan ingat ada judul buku misalkan Bulughul Marom katanya buku fikih. Oh ya. Ya yes, sudah. Nih titipan habisigen. Beli begitu sampai berapa harganya 100 ribu uh, 100 ribu iya. Lah, kok cuma sekian halaman tok? <tik> <tik> nah, kamu mau beli kertasnya atau mau beli ilmunya kan gitu pertanyaannya kalau beli ilmunya ya sudah cukup barangkawai karena memang itu harganya apalagi ada notanya kecuali nah ini masalahnya kan si eh teman yang dititipin ini yang jadi masalah sekarang nah ambil untung misalkan nah, ini masalah lain nah Pembahasannya. Nah, ayo, ayo kemudian Pak Dokter. Nah, garansi. Iya. Nah. Nah, ini akan dibahas nanti Insya Allah khusus tentang masalah asuransi terkait juga termasuk masalah ini. Insyaallah. Nah, di eh, sebelum saya lupa ditulis ya tadi beberapa ikhwan yang jawab pertanyaannya belum di dijawab ya atau belum terjawab. Tolong ditulis di kertas eh, membantu saya untuk bisa ingat. Nah, silakan pak. Nah. Kedua pertanyaan tadi Pak Dr. Suti itu satunya terkait dengan jual beli sarang lebah dan itu akan dibahas nanti ada kemudian yang kedua terkait dengan e, musim masalah musim, itu nanti juga ada pembahasan tersendiri Ya, maka kalau tidak keberatan Pak Suti tulis dalam kertas untuk membantu saya ingat Nah, karena saya katakan pembahasan tentang syarat keempat ini panjang sekali nah, tadi kita masih dalam apa, baik mula masa dan munabaga Mungkin kita kembali dulu Kepada mula masa dan munabadha Supaya gak terlalu e, apa, Jauh meninggalkannya Di antara yang dibahas Dalam pembahasan mula masa ini Atau terkait dengan munabadha Tadi saya sebutkan munabadha Kalau mula masa dengan cara menyentuh Munabadha itu dengan cara Melempar nah ya, Kalau barang ini sudah Dilempar berarti jadi sudah nah Dijual atau dia punya ini apa namanya tape ya. kemudian e, kalau sudah saya letakkan begini ya berarti saya jual harganya ini sudah tanpa dia bisa punya kesempatan melihat nah, tape ini gimana betul gak jepangnya jepang asli soninya asli atau sony buatan buatan nano lain lagi nah ya yang seperti ini dinamakan baik apa munabada kalau mula masa dengan menyentuh kalau munabada dengan melempar barang. Nah kedua jenis cara jual beli seperti ini adalah dilarang oleh syariat Islam dan tidak dibenarkan sama sekali. Nah dan ini terjadi juga di pasar yang seperti ini ya, kita di pasar pasar terjadi di pencemara penjual kain. Dan yang misalnya, diantara yang dilarang juga adalah bayul hasa, bay hasa, bay al hasa ini ya. al hasa itu artinya hasa batu, loh menjual batu saya? bukan Bukan menjual batu, terjadi di kampung-kampung di pedesaan, kalau dahulu di negeri Arab di sana ya terjadi. Orang ingin beli tanah ya, Ingin beli tanah Enggak jual per, e, Dengan cara diukur Semeternya sekian enggak. Caranya pertama e, Saya jual Tanah ini eh, Apa namanya Satu juta harganya Atau sepuluh juta Berapa luasnya? Terserah Anda Anda ambil batu Ya Lempar ke arah sana, nah itu panjangnya. Nah. Terus lempar ke arah sana, itu lebarnya. Nah. Ini spekulasi dilihat ini si pedagang lihat kalau yang yang apa mau melempari orangnya lemes-lemesan, nah, Untung ini. nah ini celana. Tapi kalau pasti yang mau jual ini orang yang seker, nam tinggi besar gitu. Nah ini ngelemparnya jauh, nah. Ini spekulasi. Ini dinamakan bay'ul hasah. Ya. Yang seperti ini secara syar'i dilarang ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang sudah antum catat tadi. Nah. Atau juga misalkan begini. Itu tadi terkait dengan tanah. Ada barang misalkan, ada tip 1 2 3 4 5 ditaruh dikumpulkan di satu tempat gini ya bulat, nah berapa tip ini ya terserah uh, apa harganya semua seratus ribu rata-rata ya sudah seratus ribu milih yang ini, oh nggak boleh, nah endum dari jarak jauh ambil benda apa gitu lemparkan nah, ya kalau kena yang itu ya alhasil di sini yang dimaksud nggak harus dengan batu kan gitu, kalau tip pakai batu kan hancur tipnya Apalah misalkan kapur barus atau karet gelang ya. Tes gini ya. Ha, nah, begini kan. Nah, kalau kena yang ini, ya nah yang ini 100.000. Dilihat si penjual sudah uh, Udah-udah mudahan kena yang mahal ya. Nah, datang ke sini, waduh kena yang mahal yang harganya 175.000, rugi dia. Nah, atau sebaliknya. Nah, dilempar karet gelangnya kena yang murah sudah kandung bayar seratus ribu harganya ini mestinya enam ribu aduh rugi juga ini mengandung unsur spekulasi nah, ini terjadi ya dulu kalau kita masih sekolah masih SD ya inget nggak ada mainan kan apa namanya e, macam-macam sih bentuknya macam-macam ada yang pakai buletan tuh ker di puter ya ker nanti kalau jarumnya kena nomor ini ya dapat permen <laughs> bayar seribu, <laughs> seribu dapat permen murah dapat harganya seratus rupiah. Nah, kalau dia pulang, nah, eh, atau sebaliknya, nah, dapat nomor yang besar, nah, dapat hadiah yang harga barangnya mungkin tiga ribu rupiah padahal bayar seribu. Nah, ini terjadi enggak? Nah, ini terjadi di sekolah-sekolah. Bapak dan ibu guru Terserah yang penting anak-anak nggak anak -anak ngelempar genteng sekolah aja, maaf sila, ganap. Nah. Nah. Terlibat dalam judi, dalam perjual beli yang seperti ini Terserah anak-anak nah, Yang penting mereka tahu 4 x 3, 12, 4 kurangi 3, 1 Sudah Yang penting pinter sekolahnya Mau tak sholat, mau main judi, mau ini Terserah sudah nah, Ini terjadi di sekolah-sekolah dulu Waktu kita masih sekolah Walaupun sekolahnya itu sekolah Islam Itulah ya. Sekolahnya itu sekolah Islam Madrasah tidak iya Nah Jadi penting untuk kita ketahui jenis-jenis yang seperti ini. Kemudian disebutkan juga diantaranya sering terjadi juga di kampung-kampung yang fukorok, ya. kampung-kampung yang rata-rata orang miskin di mana mereka setiap tahunnya biasa menerima sodako misalkan dalam bentuk barang, sodako dalam bentuk gula, dalam bentuk beras lah atau zakat fitrah ya. Zakat fitrah dapat beras. Dia ada 15 beras, dia butuh uang nih gimana? Akhirnya dia cepat-cepat cari pembeli. Nah, cepat-cepat cari pembeli supaya malam hari dia eh, bisa segera beli barang untuk hari raya besok. Nah. Akhirnya dia bilang, e, ini gimana? Saya ini punya beras apa? Ada beras berapa kilo? 20 kilo. Mau saya jual." Nah. Mana berasnya? Tunggu sebentar nanti kalau yang sedekah sudah ngantarkan ke rumah. yang seperti ini juga tidak boleh karena belum tentu ya kalau dapat 20 kilo dia. Lah kalau ternyata hari raya itu baru dapat 16 kilo, uang sudah dibayar kan musykilah. Transaksi sudah terjadi. Nah, biasa seperti ini juga tidak dibenarkan secara syar'i. Nah. Kemudian dibahas juga menjual bulu e, kambing atau domba dalam keadaan masih hidup. dicukur gitulah, ya, dipotong rambutnya. Sementara dombanya masih hidup. Nah, boleh nggak yang seperti ini? Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Lo apa ada? Soal ada sekarang, para pabrik apa, pengusaha-pengusaha wall itu, ya, yang dikejar omset, ya, besar. Kalau mereka menunggu hanya dari satu jalur saja berat, makanya mereka datang ke peternak-peternak domba untuk membeli apa? E, bulunya itu di saat masih hidup Nah ya dipotong Kan gak ada masalah Dipotong gak kira mati kan ya, nah. nah ini gimana hukumnya Jumhur ulama Menyatakan tidak boleh Jumhur ulama menyatakan Tidak boleh Tetapi Sebagian yang lainnya menyatakan hal itu Boleh-boleh saja Dengan alasan bahwa <clears throat> e, Sesuatunya jelas Bulunya ada ya Di depan matanya sudah ada Tidak ya. ada masalah nah. Atas dasar itu yang menyatakan boleh Mempersyaratkan Mempersyaratkan Dipotong di saat Selesai e, melakukan transaksi secara langsung Transaksi terjadi Ya sudah saya beli ini bulunya Berapa nah e, Satu domba ini 2000 rupiah Ya sudah potong Ini kata yang membolehkan ya. yang tidak membolehkan menyatakan, gak boleh kenapa? gak jelas berapa uh, timbangannya nah. ya kalau kebetulan bagus kalau enggak, ini yang pertama yang kedua yang boleh dan tidak boleh dipotong bagian mana nah, nanti enak-enak dipotong, oh, gak boleh kalau bagian sini harus bagian ini saja motongnya sekian senti nah, atas dasar itu yang menyatakan boleh dari kalangan ulama' Mempersyaratkan beberapa syarat diantaranya tadi Dipotong di saat Selesai melakukan transaksi Nah dipotong pada waktu itu Yang kedua Barakallahu fikum eh, Ada kesepakatan Batas-batas ya, memotongnya itu Dan itu diketahui oleh orang-orang Yang berkecimpung di bidang tersebut nah, Sudah difahami secara bersama Sehingga bukan sesuatu yang tidak jelas Sudah jelas bahwa memotongnya itu e, Maksimal sebatas ini Sudah faham mereka nah, Pemilik hewannya pun Sudah faham itu juga Maka yang seperti ini boleh Kata mereka nah Mana yang rojah Dari dua pendapat ini Nampaknya pendapat yang lebih kuat Tidak boleh Membeli Bulu domba atau kambing da, Langsung dipotong Dari hewannya nah, Gimana jalan keluarnya Ya biar dipotong dulu Sudah kemudian sepakat Nah bahwa Per kilo harganya sekian Misalkan atau per plastik ini Harganya sekian Disepakati dulu nah, Sudah sepakat harganya segini Iya nah, Bisa dipahami ya kawan Nah atau persyaratan lainnya yang lainnya. Misalkan yang saya mau beli itu yang warnanya putih. Kalau bulu yang warnanya hitam, ya kan ada sekelompok itu hitam gitu. Ya kalau cuma 1 2 nggak ada masalah kan ya. Nah. Eh, apa namanya? Kalau 1 2 harus harus dibersihkan ya. Ndak kamu pemilik dombanya bersihkan sumbek-sumbek akhirnya sudahlah ambil kamu. Nah. Ya, suruh milih 1 2 nggak boleh tersisa satu kan berat. Nah. Yang seperti itu boleh-boleh saja Tapi kalau seandainya ada persyaratan Bahawa bulu-bulu yang warnanya hitam Saya tidak mau Itu pun boleh Sesuai dengan persyaratan yang disepakati Nah ini hukum jual beli e, bulu domba Dalam kondisi dipotong secara langsung dari dombanya Bahawa yang rojik tidak boleh Kecuali e, dipotong dahulu dan disepakati Nah disepakati bahawa sekilo harganya sekian Atau per plastik harganya sekian sepakat ya bayar nih saya potong. Nah, paham tuh Mirkuan? Ini uh, jawabannya. diantara yang dibahas di sini juga adalah menjual hasil tanaman ya pertanian yang nggak bisa terlihat oleh mata karena jenis buahnya itu ada di dalam tanah seperti kacang wortel kentang kemudian apa lagi ubi nah singkong ya dan yang semisal ini ada eh, kebun ya, kacang satu hektar kemudian datang pembeli ya sudah saya beli nih e, kacangnya satu hektar, boleh nggak bisa tergambar permasalahannya <tuh> kenapa dibahas ini karena secara wahir, ya, secara wahir barangnya nggak jelas bisa bagus bisa tidak Sehingga ada kemungkinan untung untung rugi. Satu hektar, dia lihat, ya sudah saya beli, berapa? Satu juta. Satu, tidak tahu jenisnya bagus atau tidak. Yang kedua, kuantitasnya. Kualitasnya tidak bisa diketahui, kuantitasnya juga. Bisa saja satu hektar, Masya Allah, daunnya banyak. Ternyata di dalam wortelnya itu hanya sedikit. Jagungnya hanya, uh, bukan jagung apa, singkongnya hanya sedikit maka dari itu secara wahir ini termasuk jual beli apa Al-Gharar itu tadi yang mengandung unsur spekulasi untung untung rugi, baik bagi petaninya maupun bagi pembelinya sebagian ulama di antaranya adalah Al-Imam Malik Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad dan Syaikhul Islam, Ibn Taimiyah Ibn Al qayyim Rahimahullah menyatakan bahawa yang seperti ini boleh jual beli yang seperti ini boleh Sementara jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Sebagian ulama seperti Malik, alimam Malik, alimam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim, bahkan di masa ini seperti alimam Sa'di, ya. kemudian alimam Ibnu Uthaymin, rahimahullah, menyatakan boleh. Kata jumhur lo nggak boleh nih gimana? Orang ini jelas kok masalahnya Kuantitasnya tidak ketahuan Kualitasnya juga tidak ketahuan Mereka menjawab Yang menyatakan boleh menjawab dengan beberapa jawaban Yang pertama bahwa hal itu ya, Bagus tidaknya barang Berapa jumlahnya bisa diketahui oleh orang yang mengerti di bidang itu nah, Yang memang biasa bekerja di bidang tersebut Yang kedua kata mereka Bahwa kemungkinan rugi dalam hal ini Baik pada pembeli maupun pada penjual Sesuatu yang sangat minim Sangat kecil kemungkinannya Kerugiannya pun nilainya kecil Yang ketiga Ini yang mungkin agak kuat Alasannya Yang ketiga ini nah, Kalau yang pertama Sulit juga Masalah orang punya kemampuan Untuk menilai relatif Iya si pembeli punya kemampuan Lihat nah, si penjual Si petani Si pembeli punya kemampuan wah ini kurang lebih kurang lebih satu ton ini hasilnya. Nah satu ton kalau per kilo harganya dua ribu berarti berapa? Dua puluh juta betul ya? Eh dua juta dua juta. Nah dia pintar ya sudah saya beli ini satu juta lapan ratus satu juta enam ratus. Nah kat si pembeli kan? Nah, dia bisa mengira. Si penjual tidak faham, si petani Dia ngertinya nanam aja, Tidak faham timbangan dia Akhirnya dia mengira Rp1.600.000, Rp1.700.000 itu sudah Luar biasa harganya, padahal Kalau dia petik sendiri, kemudian dia jual Di pasar, maka Dia akan mendapatkan untung yang lebih besar Atau dia petik sendiri Kemudian dia taruh, kemudian dia timbang Dijual kepada pembeli itu dengan timbangan Hasilnya bisa mendapatkan rp juta dia maka sangat relatif sehingga tidak dibenarkan hanya dengan alasan seperti tadi ya, kemampuan beberapa pihak untuk menaksir dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan jual beli al-muqayyabat yaitu jenis buah-buahan atau hasil tani yang ada di dalam tanah tidak bisa dijadikan rekomendasi atau uh, alasan untuk membenarkan uh, dan membolehkan jual beli ini tetapi yang ketiga ini alasan mereka adalah sering terjadi, ya, sering terjadi pembeli datang ke petani eh, apa namanya eh, kentang atau wortel. Ya sudah, eh, apa berapa ini? Sudah saya keluarkan dulu petik. Sudah silakan nanti kalau sudah selesai saya datang. Ya dipanen. Setelah dipanen sudah berapa nih harganya? 3000, Pak, sekilo. Waduh, mahal. Kalau gitu. Berapa, Pak? ini pantasnya 1100 ini. Wah, ya enggak benar, Pak, ini. Loh, ya enggak enggak benar. Lu kan kan janji mau beli. Iya, tahu kalau seperti itu kan mahal harganya. Padahal harganya memang segitu 3000. Ya lek like, turun-turunnya 2500 lah. Nah, Si petani bingung Ini kalau enggak anak jual Anak nyimpennya di mana Mau bawa ke pasar jauh ke kota Nah Biaya lagi ini itu nah, Mau anak simpen anak enggak punya kulkas enggak punya ini nah, apa? kacang satu ton di kulkas <laughs> Akhirnya dia menjual terpaksa kan Karena sekarang si, pem si pembeli sudah Berada di atas angin dia Ini sudah kandung dipanen Repot Nah, maka dari itu uh, Kata pendapat para ulama Yang kedua ini tadi Di antaranya Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn, uh, Ibn Al-Qayyim Syekhul Al Taymin, Imam Malik Imam Ahmad, menyatakan boleh ter Terjadi transaksi Kesepakatan jual beli Di saat uh, buah-buahan itu tadi Masih ada di dalam bumi nah, Bagaimana atau mana yang rojeh Dari dua pendapat ini nampaknya masih pendapat jumhur yang lebih kuat. Nampaknya pendapat jumhur. Kecuali apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, kemudian ditarjih oleh Ibnu Taimin itu memang benar-benar terjadi. Ya. Kemungkinan efek negatif yang tadi digambarkan itu kemungkinan benar-benar terjadi. Bahwa sering terjadi di masyarakat bahwa si penjual asi pembeli suka menang sendiri ketika si penjual dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah sudah kadung dipanen Nah Akhirnya dia e, Apa namanya memonopoli Transaksi jual beli itu tadi Alakulihal Dihindarkan Minimalnya dihindarkan, kita keluar dari hukum permasalahan Ini bahwa jangan kita Membeli buah Atau hasil bumi, hasil tanaman Hasil tani yang masih berada Di dalam tanah tidak terlihat Oleh mata kita Nah jangan terjadi Yang barang kopi Tetapi mereka mengatakan yang ditarjalah soal utemin ya pendapat kedua ini. Kalau begitu berbahaya juga. Kalau kita nyatakan haram secara mutlak, kesian para petani. Sebagian mereka nggak berani manen. Sebelum ada pembeli, sebagian mereka nggak berani memanen. Nah, ini masalah yang cukup berat sekali ya. Maka kita sebagai seorang mu'min sebaiknya pertama tidak membeli barang itu kecuali setelah nampak ya sudah dipanen, kemudian kalau ternyata setelah dipanen ya, kita masih punya minat untuk membelinya maka jangan dibeli dengan harga yang sangat merugikan petani tersebut, belilah dengan harga yang normal-normal saja e, masing-masingnya mendapatkan keuntungan, Wallahu Wallahu'alam bisawab, kita istirahat sejenak kira-kira 15 atau 20 menit untuk kita lanjutkan berikutnya Bagian kedua hingga Waktu nur insyaallah Bagi yang punya pertanyaan Tolong dituangkan dalam tulisan